Bisnis, Jepang sebagai negara maju telah mengambil langkah serius dalam mengontrol peningkatan volume kendaraannya. Di antaranya, pembatasan tingkat emisi pada tiap kendaraan, pengaturan pajak, dan sarana transportasi umum yang baik. Hal itu semua dilakukan dalam rangka mengurangi bahkan kalau bisa menghilangkan kemacetan. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Bersama saya, Mandariska, akan membahas lebih lanjut mengenai hal ini dengan pakar komunikasi politik Profesor Cipta Lesmana. Prof. Cipta, menurut Anda pribadi, cara ampuh apa sih Prof yang bisa Anda usulkan untuk mengurangi kemacetan? Saya dari dulu, saya konsisten. Saya tidak berubah pendapat saya untuk mengatasi kemacetan ini untuk mengurangi kemacetan, bukan solusi. Mengurangi kemacetan, tidak ada jalan lain. Batasi produksi mobil dan sepeda motor harus harus-harus walaupun untuk itu konsekuensinya akan terjadi rasionalisasi akan terjadi pengurangan produksi-produksi lokal misalnya jok lampu macam-macam gitu ya tetap akibat kemacetan jauh lebih besar daripada akibat rasionalisasi. Rasionalisasi itu pengurangan pegawai akibat jadi berkurangnya produk-produk lokal. Ya Anda tahu kan, Manda ya, mobil itu banyak produk lokal betul. Ya, komponen lokal ya, ada jok, ada yang di atasnya apa, terpal macam-macam. E, cukup banyak produk lokal gitu ya. ya. Mereka akan berkurang, produksinya berkurang. Kalau produksi mobil berkurang, tapi tidak apa-apa. Menurut saya tidak apa-apa ndak ada jalan lain kemarin saya baca Manda saya ketawa sekali tahun 2000, 2030 tahun 2030 kemacetan di Jakarta akan berkurang 30% hmm. salah ini yang ngomong ini tidak mengerti masalah lalu lintas hmm. kalau produksi mobil dan motor terus digenjor seperti sekarang Tahun 2030 tetap akan macet bahkan lebih macet dari sekarang. Walaupun tahun 2030 kita sudah menikmati MRT, menikmati pengganti monorel, ada jalan tol, tidak banyak efektif karena bisa dihitung satu tahun itu produksi uh, mobil kira-kira 10 juta unit. Oke, okay? Jakarta itu menyerap 55 ya, di multiple saja. Tahun 2030, sekarang 2015, 15 tahun kan, 15 kali sekian. Motor satu tahun berapa itu luar biasa penamanya Macet-macet Tidak banyak berarti MRT macem-macem Tidak banyak berarti Tapi kan sekarang lagi ada penambahan Besar-besaran Prof Untuk infrastruktur Sekarang di mau Mogenjot bangun jalan mau Mogenjot mesh MRT itu rapid transit Yang bisa bawa penumpang sekaligus 600-700 Bagus Awas ya Saya tidak menentang Ini MRT monorail Bagus sekali, bagus sekali. Tetapi ini ibarat balapan Pembangunan ini Balapan dengan banjirnya Mobil motor Baru. Di kota-kota besar di mana-mana yang saya kunjungi itu sudah ada. Di Beijing itu saya dikasih tahu Satu bulan penambahan mobil cuma 3000 STNK. Beijing, pemerintah Beijing hanya mengeluarkan STNK baru 3000 unit per per bulan. Berarti per tahun itu, ya, kali 12, ya, 36 ribu dibatesin. Saya pergi ke Moskow, idem dito Di Belanda juga pembatasan-pembatasan. Di kota-kota besar di dunia itu, ada jalan lain. Dibatesin, dibatesin, dibatesin. Demikian pakar komunikasi politik Profesor Cipta Lesmana. Saya, Manda Rizka.